Uh, sekedar informasi ya. Uh, Kalaupun Panjenengan mau download lagu Hasil live Serah ketik saja Pandu Musika .net, ya ya